Bapak, silahkan.、Uh, saya ingin komentari. Itu betul ya. Kalau kita melihat bahwa contohnya itu、uh, hasil su、uh, sumber daya alam kita, contohnya batubara. Kalau di China, ya kalau kita melihat itu mereka itu mempunyai batubara, tetapi batubara mereka itu agak sulit untuk diambil. Itu ratusan meter di bawah. Dan mereka、uh, memakai... Kadangan batu bara mereka itu juga enggak Secara besar-besaran Dan mereka memikirkan untuk anak cucu mereka Jadi mereka ter Terus membeli dari negara kita Dan kalau kita ini Sebenarnya sih Kalau kita bilang itu bukan tambang batu bara Itu taman batu bara、hmm. Hanya dikupas sekitar、uh, 10 sampai 20 meter Udah kelihatan semua batu baranya Jadi makanya Indonesia itu、uh, Semuanya d i k e r u k Untuk di dikirim keluar Nanti anak cucu kita itu sudah kehabisan Nah、hmm. itulah dia Gimana kalau kita memikirkan untuk saat ini saja Baik.、Uh, untuk kedepannya itu Ya mungkin anak cucu kita hanya terima ampasnya saja Terima、Gimana、kasih、di? Bapak Pak Joko selamat siang Ya selamat siang s i l a k a n Bapak、oh, Menurut saya hal ini terjadi Karena kan itu sudah menjadi unsur bagian dari p a r t a i tertentu Sudah menjadi satu income mereka Dan mereka memperjuangkan ini untuk, untuk terus seperti ini Belum curang-curangan bermain tajet dan lain sebagainya. Jadi memang ini、uh, sesuatu yang prihatin dan semua orang juga tahu. Dan Tapi memang susah untuk di, di, apa, dilawan. g i Tapi u t mudah-mudahan ke depan kita bisa lakukan lebih baik. Terima baik, terima kasih Pak Hari. Selamat siang. Ya, komentar belakangan ini semua beritanya kayak gini ya. Makin jelek, kondisi kita makin kacau. Siapa yang salah ya? Saya nggak ngerti. Uh, yang kekurangan kita satu-satunya semua pemimpin kita tuh n gak g ada yang mikirkan Indonesia negara kita ini tidak ada yang memikirkan、hmm. yang dipikirkan adalah masing-masing, terima kasih baik, terima kasih, Pak Leo selamat siang selamat siang Ibu komentar Anda? memang、uh, risaukan dan prihatin ya Ibu Kita berharap kedepannya bisa lebih、nah. baik. Anak susita kita kasihan untuk anak susita si Ibu. Kalau、hmm. kita t a perbaikan, terima kasih. Terima kasih, Pak Leo. Pak Freddy, selamat siang. Selamat siang. Silahkan komentar Anda, Bapak. Ya, kalau menurut saya cuma satu, nggak ada yang cinta tanah air. Selama nggak ada cinta tanah air, tanah air ini nggak ada. Ini y nggak akan maju. Jadi cuma slogan aja, cinta tanah air, k u a apa bla bla bla itu, itu semua bullshit. Yang ada cinta kantong sendiri, cinta kolega sendiri, itu n gak g bisa mbak. Negara harus bisa maju kalau setiap manusia itu punya rasa cinta tanah air yang tinggi. Seperti Korea, ya, China, Jepang, mereka itu baru bisa maju. Australia juga, semua produknya itu p r a r t i Australian segala macam. Kalau ini emang enggak, berarti import lah, d ini s i m a h parah. Ya baik terputus, Pak Eko selamat siang Selamat siang s i l a k a n Pak Eko Iya kalau pendapat saya Pak Semua di dunia ini memang lagi krisis gitu Jadi ya mau n gak g mau bukan mau Memang harus dimaklumi Kalau misalnya megas untuk barasa sendiri Nanti a p b n n y a kurang d e f i s a n y a Jadi ya memang harus kreatif, tidak bisa disalahkan pemerintah 100% Memang kondisi dunia saat ini seperti ini, gitu aja betapa saya Pak Ya baik, terima kasih Pak Eko Halo, selamat siang Pak Hendra Selamat siang s i l a k a n Pak Hendra Kalau saya pikir ya itu alam ya Sebab Indonesia ini a l a t sumur, makmur gitu Jadi p e n g h u n i n y a otaknya pada、oh, kagak ada Yang ada cuma maunya korupsi sama tidur i t u Pak. Terima kasih, ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hendra. Pak Ian, selamat siang. Halo. y a Pak Ian. Selamat siang. Saya m e r a n g g a p i n sedikit, ya. Silakan, Pak Ian.、Um, kalau saya... mem tarik sekali dengan topik ini kenapa? karena saya melihat、uh, pemerintah ini sebenarnya apa,、uh, tidak kreatif, benar-benar tidak kreatif m e r e k a h a n y a mengandalkan、uh, apa namanya、um, apa yang sudah ada di di manfaat a e s e d e m i k i a n rupa tanpa menggali yang baru nah misalnya sekarang serba m e n a i k k a n ini itu, orang bodoh juga bisa nah sekarang もうパケスウムウムイトアパンナマニアヤンキタフュニアアバンスバディバンスインドネシアエリマレカシダマミキルカンマサデパンナガラインズボランヤヤヤヤマレカマンアマンカンアパヤンマンディケビジャーカンパマネガーセソワソヤンバイウムパサデパンナソモアヤンビカタタティシュメネギビジュアルソモア Ini semua untuk kepentingan pribadi, tidak ada yang apa kita lihat untuk、um, apa kemaslahatan masa depan. Jadi saya meragukan sebenarnya、eh, apa namanya、uh, komitmen pemerintah ini untuk berkembang lebih baik ke depan, apa menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk ke depan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Ian. Pak Friend, selamat siang.、Hmm? Ya silakan Pak Friend. Bagi Praduga m s a i Bogor. Pak ini terima kasih Pak. Ya silakan Pak. Ini. もう一度、無 u やり、無理やり、無理やり、無理やり、無理ややり、無理やり、無理やり、無理やり、無理やり、無理やり、無理 オープンインフラストトルクラン、オープンアパタジャパ、エネルギークラン、カーダンカーマンディダバイレス、ケタティダアティダアティダアティダアティダアアティダア a ィダアアティダアアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダアティダア menghancurkan Indonesia ini ya nah, kita lihat sektor real itu nol besar ya tidak ada sama sekali uang panas hanya masuk ke pasar saham SPI surat utang negara dan lain sebagainya gitu jadi sektor realnya ini nol besar jadi anak kecil pun bisa memimpin ini negara jadi hanya mengandalkan、uh, pajak ekspor energi yang dijual dengan murah dan diberi kembali dengan harga mahal ya jadi mensubsidi negara sedemikian kaya seperti Indonesia ini dengan hasil a l a m yang demikian besar d i e k s、uh, p o r diekspot dengan dijual dengan harga murah d i i m p o r kembali dengan harga tinggi、gitu. jadi hanya orang yang sangat-sangat bodoh ya maaf ya saya harus mengatakan hanya orang yang sangat bodoh ini yang melakukan seperti ini semua ini Jadi jangka panjang sangat merisaukan、nih. Terima kasih Oke,、okay, Pak Tony Halo s i l a k a n Pak Tony Ya, kalau saya bilang sih bukan jangka panjang Malah yang mengerikan jangka pendek Jadi istilahnya sekarang orang tuh n gak g mau buka pabrik n Gak g mau m a n u f a k t u r Bisa trading apa、uh, Jual, d a p a t duit, udah gitu loh Gak p a d a s e k a r a n gak ada yang mau orang, orang semuanya juga semuanya duit ya Belum masalah tenaga kerja n g Gak ada yang mau itu Jadi sebenarnya cuma satu Kalau kita semua cinta sama bangsa ini bisa maju kita sebenarnya. Tapi masalahnya yang cinta tanah air t u sedikit. Negara yang bisa cinta tanah air dia akan berusaha orang a d a datang mau invest a ya welcome, d i p e r m u d a ya. Terus belum lagi jangan ngerusak ngerusak anarki sekarang apa? Yuk coba lihat daerah sini berganti mulai dari senturi sekarang yustrio get lah, ya. Orang udah salah dia ngamuk ngamuk dia mau lapor intinya bukan atasannya. Ini saya ngerasa. Kita gak pernah ngurusin ekonomi jadinya Ya ntar dibutin pajak yang, di, yang dikenain naikin ini, naikin itu Gimana naikin, sekarang Belum naikin premiumnya Capi udah berapa, Ini belum lagi bulan semuanya Wah kacau mbak、uh -huh. Jadi saya pikir nih, memang gak bisa nih Orang-orang n i mungkin p a k s b y baik ya Tapi untuk kebawanya h itu parah semua Makasih Oke,、okay. okay. p a Yono Ya selamat sore mbak s i l a k a n p a Yono Ya inilah bentuk-bentuk suatu pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ya Jadi yang namanya pejabat itu hanya menikmati fasilitas dan bagaimana m e n g g a r o n g negara ini untuk kepentingan pribadi. Dan kemudian、uh, mereka nasionalismenya itu ditunjukkan kalau、uh, lagi upacara nyanyi Indonesia Raya, lalu suaranya keras-keras lantang-lantang begitu seakan-akan mencintai Indonesia gitu ya. Dan kita pada saat sekarang ini apa yang dikatakan oleh forum ekonomi itu betul-betul terjadi. Sehingga dengan abad globalisasi ini kita t e r t a t e t a s e dan、uh, usaha di Indonesia tidak mampu bersaing dengan、uh, negara lain, akhirnya terjadi kebangkrutan. Dan yang bisa diandalkan memang menjual negara, artinya menjual sumber daya alamnya secara murah meriah. begitu ya Dan kalau perlu di dalam negeri itu subsidinya ditarik semuanya,、uh, kekayaan alam dijual, lalu rakyat disuruh membayar. Nah inilah yang namanya...、Uh, k e b a r k i n e r j a p e m o r o t a n kepada rakyatnya, ya, bangsa dan negara seperti itu yang terjadi sekarang ini.、Hmm. Oke,、okay, terima kasih. Padamrah, halo, silahkan padamrah. Iya, ini kalau bilang para ekonom, bilang ekonom,、eh, jangka panjang, gak usah lenjak a p a p a Jadi, apa pendeknya aja kita sudah kacau nih. フスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの人たちは、フランスの Satu lagi, kalau misalnya memang kurang uang, tinggal ngutang. Itu kalau pemerintahan yang i n ya mau bagaimana lagi, kita mempaksa saja sebagai rakyat. Begitu pajak dinaikkan, premium dinaikkan, listrik dinaikkan, kita tidak mampu berusaha, industri terpasar cukup, ya saya tinggal kabur ke luar negeri, g apa n g a j a itu. Ya pemerintah harus berpikirlah, p a s e t kecil bagaimana, kalau k i t a yang di atas yang itu tinggal enak. パ、like、ーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパーパーパーティーパーパーパーティーパーパーパーパーティーパーパーパーティーパーパーパーティーパーパーティーパーパーパーティーパーパーパー パスワーディーサマスオレサマスオレイアンシュランシャンバー。イアンシュランシャンバー。イトプランプンプリンタジュガー。バゲマナ。コロキタリアスカランインカンオランラタ、ミサニア、バトバラ、ミサニア、ハガヤナサトウィッジュガー。イアスモニアトカンバハンマンタ。コロカタニアバハンジャーディカタニアプロダク、プ katanya pemerintah mau m e w u j u d k a n ini, ya harus ada juga niat baik dari pemerintah bagaimana mengajar bangsa ini menjadi bangsa yang bersaing、begitu. sebab t kita sudah 65 tahun apa, merdeka tahun ini maka inilah satu kesalahan pemerintah SBI sekarang ini, terima kasih oke,、okay, Andre、eh, selamat sore Silahkan, Andre. jadi intinya itu adalah pemerintah harus menciptakan iklim investasi, nah saya ngomong seperti pejabat pemerintah juga nih iklim investasi mereka kadang n g gak ngerti pertama, keamanan anarkisme itu ditindak jadi hukum itu nomor satu yang harus dilakukan gitu loh kedua undang-undang tenaga kerja ya sebenarnya inti dari segala inti adalah investor i t u k a b u r kalau saya pelajari dari tahun 98 kesini itu intinya adalah mereka sebel gitu loh mereka punya duit mereka mau invest nah pejabatnya di sini begini belum lagi si pegawai pegawainya itu mereka salah pun kita bisa juga dipukul sama mereka Ya, Jadi intinya begitu Belum lagi itu FPI yang Jadi negara ini kacau balau Seperti pemerintah tidak punya power Kalau pemerintah punya power Itu bisa diatasi、ya. Saya kira itu buru-buru Itu juga mesti melihat lah Lebih enak mana ntar pada tutup semua mereka Nganggur atau mendingan mereka Peraturannya itu dibikin yang lebih fleksibel Sedikit dalam arti itu n g g a k merugikan mereka dan tidak memberatkan pengusaha Sama anarkisme hukum ini mesti ditegaskan Itu dulu deh Tapi ya Sama ekonomi beda tinggi Ini aja masalahnya Cuman begini aja n gak g bisa Karena semuanya masih mentingin Kantong diri Mereka n gak g mentingin negara Mereka n gak g bangga Itu pejabat-pejabat keluar negeri Wah mereka main di kasino di Mereka a m n gak g bangga sama Indonesia Makasih Selamat s o r e Bapak Osman Sorry s i l a k a n Pak Iya dengan Osman Iya s i l a k a n Iya saya setuju s e r a t u p e r s e n ya Kita memang belum sanggup menciptakan Iklim yang kondusif ke pengembangan Yang lebih b e r パパ、イパマシ、セクター、ジュアー、ディリ、ジュアー、アラム、ジャラパチム、ディー、ナナ、アパシン、セクター、レワン、ディミサイア、ディリ、フィオラ パンダリカパンダリカパンダリカパンダリカのンダリカパンダリカ o ンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパ a ダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリカパンダリ Tapi kalau udah berkuasa, peduli pesan Yang penting kantong penuh, Bu Terima kasih Ya Selamat sore, Pak Kurnia Ya Selamat sore, Bu s i l a k a n p a k Iya, Sebenarnya kayak begini ya, kita aneh Yang di luar pemerintah aja bisa lihat Harusnya pemerintah seperti DPR Pemerintah atau siapapun Harusnya bisa lihat dan Mau bersatu, mau kerjasama di p e r Jangan urusin hal yang g a n g g a akhirnya Uh, hasilnya d a k ada, buang energi dan negara juga tidak maju gitu loh. paling itu saja sih, terima kasih ya. selamat sore Pak Amir selamat sore, Ya silahkan ya, Pak Amir menurut saya ini disebabkan oleh、uh, kita ini begitu dikuasa i oleh orang-orang politik Nah orang politik itu kan hanya berpikir kepada bagaimana mendapatkan uang saat ini untuk kampanye berikutnya dan saya juga tidak mengerti gitu kenapa SB tidak memberi porsi para, -para profesional untuk tampil terima kasih